Să Struktur lima ini uh, merupakan bentang lebar ya Kalau kemarin struktur empat itu bangunan yang berlantai banyak Kalau sekarang itu bangunan yang berbentang lebar Lebarnya berapa? Ya selebar-lebar ya 30 meter bisa 50 meter, 100 meter Jadi Fokusnya di bagian uh, Di sini ya Di bagian atapnya nah, Kalau kemarin Kita uh, sudah jelaskan Ada tujuh macam uh, Bangunan berbentang lebar Sampai sekarang ini Jika nanti mahasiswa Bisa menemukan di google Bangunan berbentang lebar lain Selain dari tujuh itu Silahkan uh, Anda masukkan nanti Di usulkan di materi ini nanti kita uh, coba buat diskusinya seperti itu nah, mana tadi ya jadi dan nah, diskusi ya. Oke, okay. okay. jadi Untuk di mata kuliah ini Kita Mempelajari uh, Atau mendiskusikan tujuh jenis uh, Bangunan dengan lebar Yang pertama adalah Struktur sel atau cakang Kemudian pelat lipat Kemudian kabel dan jaring Kemudian Struktur rangka dua dimensi Yaitu baja profil Dengan jaringan kemudian uh, space frame atau 3 dimensi selanjutnya struktur tenda dan terakhir adalah struktur uh, karamatik nanti cari saja di google mengenai bangunan berbentang lebar kalau ada yang di luar dari sini silahkan uh, mengusulkan uh, di grup atau menghubungi saya nanti bisa kita tambahkan di materi tersebut. selain dari video ini ya, perlu tahu ada tentang lebar dari bambu. Hanya bambu bisa disambung-sambung menjadi 500 meter. Bisa satu lapangan sepak bola misalnya 200 meter lebarnya bisa menggunakan bambu. Boleh juga kita diskusikan di sini. Jadi. Ya, sekarang kita akan coba diskusi mengenai uh, striker sel Oke, okay, kalau sel... Nah, kejamuannya. Nah, ini. Kalau sel... Nah, ini dia. Selamat mendengar di kepala berkira kalau keong itu lempar di kepala yang mana yang duluan rusak kepalanya atau keongnya Hah? kepala ya bengkel ya kalau dilempar siput siput yang masih ada dagingnya mungkin uh, kepala bengkel tapi siputnya juga pecah ya Tapi kalau siput yang sudah tidak ada dagingnya, tinggal kulitnya, dilempar di kepala, cuma kepala yang bengjol, siputnya eh, masih utuh. Nah, kenapa? Eh, siput itu atau kerang atau keong dan seterusnya itu kulitnya memang sangat tipis, tapi dia sangat kuat. Ya, tipis tapi kuat dari situ orang membayangkan bagaimana kalau kita pakai di bangunan. Pernah melihat gedung MPR/MPR di Jakarta di Senayan? Yang nah, ini itu hanya 8 cm tebalnya. Ya, kalau bukan 7 kalau bukan cuma 7, 98 cm. Tahun 9899 mahasiswa pernah naik di situ lebih dari 2000 orang 2001 kayaknya, 2000 setengah kak waktu <SILENCIO> lalu demo waktu demo ini ya demo kejatuhan suatu ya mahasiswa menduduki kantor DPR dia naik semua di atas uh, kubah itu uh, di DPR karena sekarang tidak runtuh padahal dia hanya tipis nah, jadi orang membayangkan sama dengan ini ya kayak coba cari di laut yang sudah tidak bernyawa ya aronya cakangnya ya terus Anda coba patahkan apa mungkin saya tangannya yang patah tidak tidak tidak terjadi apa karena kekuatannya jadi orang Dari melihat anak-anak uh, tadi, kita bisa uh, menjubilisikan struktur sel itu seperti ini Jadi, struktur sel atau carta masuk adalah bentuk struktural tiga dimensi yang kaku ya? Kaku dan tipis dan mempunyai permukaan yang lengkung. Kenapa ini? banha por serem. Si. modelnya kayak gini berarti dia namanya permukaan bola terus kalau kayak ini apa dan sebagainya kita bisa uh, menilai uh, kubat sebuah masjid kalau kita udah akal oke jadi ini uh, sekitar 1,2,3,4,5 anak 9 jadi 9 bentuk uh, kubat untuk uh, 100% Yang berikut adalah prinsip dasarnya Kita tidak sebarang mau buat ya Kita perlu tahu prinsip dasarnya Yang pertama Plat tersebut Bisa cemilangan terkecil membentuk uh, Melalui penjagaan agus Dengan metode konstruksi kaku Jadi uh, tipis Jika kita sudah uh, Mengecolnya Tidak bisa lagi kita uh, Berubah-ubahnya beda kalau kayak dengan struktur gedung biasa ya kayak dengan kita udah buat ini ini satu hari jendela bisa kita rubah, pelafon bisa dibuangkan dirubah terus dinding tapi kalau struktur ini tidak boleh lagi. Karena apa? Karena kalau kita berubah di satu sisinya akan e, mempengaruhi struktur yang lainnya. Karena dia satu kesatuan ya. Saat kita buat gedung gelanggang olahraga ya dari meter lebarnya. Pas kita udah kuat copnya dan selesai. Kita tidak boleh menunda lagi. Jadi itu bisa di pada saat sebelum kita ngecat atau sebelum pelaksanaannya itu berakhir. Itu bisa kita dengan cepat. Tapi setelah semua udah kacau, tidak bisa lagi dibawakan. Kemudian meneko merupakan seperti platlatgo dengan bentuk kertas telan yang tadi yang saya bilang Kemudian prinsip penyaluran bebannya itu ke seluruh permukaan. Di semua kubu-kubu itu saluran bebannya ke seluruh permukaan. Beda kalau dia kotak dan seterusnya. Nah, ini kayak gaya yang berjejer ada lintang dan ada ya lingkaran, atau coba pasti ada satu Nanti saya bagikan saja. Nah, ini gaya-gaya yang beraksi kalau kita membuat uh, struktur ini. Ya, ada yang melintang wujud, ada juga gaya yang melingkar. Ya, jadi lingkaran dari bawah terus terus sampai di atas. Itu maksudnya. Ya kemudian Risik umumnya seperti ini. Jadi uh, ee itu bisa sampai 3 inci atau 8 cm. Ya. Padahal ini mentangnya luas ya. Tapi tentunya dia juga punya pembalokan, bukan tipis seluruhnya gitu. Ada juga balok-balok uh, penempuhnya ya. Nah, seperti itu. Kemudian maksudnya dia terbuat dari material beton bertulang beton bertulang berarti ada pembesian ya walaupun dia cuma 8 cm tapi dia tetap bertulang namanya kemudian kubah tipis kemudian pasti punya dari dan sebagainya nah, itu prinsip komop dari uh, struktur sel nah itu yang saya bilang tadi jadi dia juga punya tumpuan Jadi kalau misalnya ini yang tipisnya ya pasien. Pasti ada tumpuannya pembalokan di sekeliling ya Nah ini pakai cincin seperti ini Terus ada lari uh, cincin tarik ya nah, Ini juga ada Boleh juga dia berdiri di atas kolom Jadi ada kolom-kolom dulu Baru ada balok cincinnya mampu sama bersupermuka rendah bertahan sendiri, ya tidak menutup ruang dapat menutup ruang yang sangat besar ya, kayaknya kalau batal DPR kalau bersidang itu sampai seribuan orang di dalamnya dari 500 sekian ada lagi di atas tamu sekian ratus dan sebagainya. jadi ruangannya itu bisa sampai seribu orang di dalamnya dan kemudian ya Dapat menutup ruang yang besar dan luas tanpa menggunakan tiang di tengahnya Kemudian pemakaian bahan relatif sedikit Karena cahanya tipis ya Kemudian kebebasan menata interiornya Karena dia selalu bentuknya menekuk bola kita bebas menempatkannya Kemudian lewas menekukkan bukaan pintu dan jendela Dan pengawalannya Kemudian kerugiannya tentunya bentuk permukaan yang sendiri sendiri ya, merupakan bentuk yang kaku ya, sudah bisa diapak tadi ya Seperti yang saya bilang Jadi jika kita merubahnya pada saat dia kaku pasti dia akan mempengaruhi di seluruh uh, bangunan Kemudian sukar meletakkan di dinding-dinding yang vertikal. Pusah kan? Kalau kita mau pasang penyekat ada lubang yang gini, mati lubang yang ini ya Kecuali kalau penyakarannya itu sampai di atas Dan tipe Kemudian sukar meletakkan alat perlengkapan yang vertikal Dan terjadi ruang-ruang yang terbuat dan ruang gancil okay. Nah ini contoh desain struktur selnya, ya ini Di, itu bisa dibuat di komputer, tapi kita arsitek hanya bisa membuat begini ya, nanti orang sipil yang menyelesaikannya secara adat. Nah, kayak gini, kita hanya boleh membuat model-modelnya, nanti orang sipil yang membuat hitungan strukturnya, apakah dia kuat atau tidak nah, seperti itu. dibaharkan dirinya di dalam situ karena ini sudah terduduk semua ya ya dia masuk dari mana ya kita nah cara sederhana membuat uh, struktur sel ini itu cukup sederhana kita cukup membuat besinya ya besi sesuai dengan lengkungan di gambar ya setelah itu di dalamnya dipasang uh, nyamuk namanya ya? Nah, itu ditempel dari dalam terus ini besinya terus nanti setelah itu pasang lagi string dari dalam nah, setelah itu kita nempelkan saja betonnya kita bisa dicor ya, kalau dicor langsung ngerele ya ini cuma ditempel-tempel betonnya sampai dengan uh, di atas nah ini contoh-contoh awal striker sel seperti ini tapi dulu dibuatnya dari bahan-bahan yang tebal karena belum ada pengkecoran ya tahun sekian ratus sebelum masehi orang membuatnya dari uh, batu yang dipahat sehingga dibuat jadi melengkung-melengkung seperti ini ini di dalamnya kalau kita ingin melihatnya ya seperti ini jadi ini ada palam-palam penumpunya seperti itu nanti ada lagi bab di sini yang nah. lain da, da, știu unde menjadi ciri khasnya Australia. Selain kanguru ya, kalau kanguru dibawa ke Indonesia, ada pertukaran pelajar kan, jadi bawa ke sana kanguru, oke ada ini kalau kita melihat dari sungainya, ya seperti ini. Ini tipis semua ini, hanya di depannya saja yang ada balok. Ya ini. Enggak, cuman di bagian itu saja tinggalnya aici să tipis să da balap balap, în I'm mini and say Tidak lontok ini, padahal cuman 8 kilometer. Oh, ah, ini sudah, ini ini, ini, ini. Ini, 1, 2, 3, 200, 400, 1200, 200, 500. Ini setengah, saya <laughs> Ini masih seorang ini, nih Tapi bangunannya tidak lama, Pak. Padahal. Nah, ya. nah, ini di dalam belajar. ya Înseamnă că, când se spune, pentru a fi atasnic, mai este dată un strat de plăpăs. Pentru, când este de așteptat. Da. Deci, pentru un sosul special, când este de, de, de, de, uh, um, de, de așteptat, <Colosie> like mm? este Nah, itu baru boleh. Kalau dia langka kayak contoh ya. Nah. kayak gini. kan tidak mungkin akhirnya mau tinggal di situ, ya. Kecuali nah, ada tiket tinggal di situ dia akan tinggal. Tapi kalau dia flat lahan, hmm. pasti harus kita lapis karena air pasti menembus beton ya. Seperti itu. Kalau ini sudah tidak. Begitu sudah dicap sudah. Tinggal kalau mau diwarna atau diapa ya, silakan dari yang di dalam pelengkung ini, airnya susah mau tinggal kan, pasti dia akan jatuh terus ke bawah. itu ada tetesan air mata di sini, pasti dia akan meleleh. mau hujan apa, pasti dia terendam. beda kalau dia uh, rata ya. kayaknya kalau tidak salah udara ada tugas ya. ah uh, iya bikin makalah ya ya di depan, di itu untuk saya baru ingat saya lupa yang memberikan uh, formatnya ya. yeah. Yeah. format buat makalah ya salah sendiri uh, gitu kan oke okay? jadi untuk tutor sel silakan cari buku kalau nda bisa cari buku cari di google saja google itu memberi segala halnya -hal, cari pdfnya Mengenai struktur sel atas struktur cakar Pasti Anda banyak dapat itu. Cari jurnalnya, cari buku PDF-nya. Eh buku dalam bentuk PDF, cari cari masalah apa pokoknya ada sumber-sumber itu. Pokoknya apa yang dicari? Cari. Ada Ketik saja namamu. Pasti ada masalah itu. Namamu siapa di situ? Oke? Okay? Gitu ya. Sampai menggunakan lagi kita lanjut ke struktur Struktur tidak laku ya Ah, plat lipat Struktur plat lipat Kalau oh, plat lipat ini jarang kita temukan di Indonesia ya Kalau sel cangkang banyak ya Semua mesin rata-rata pakai kubal pakai apa Kalau plat lipat itu Yang ada paling di Malaysia Atau di luar negeri Di Indonesia ini, karena mungkin uh, cara kerjanya agak berlipat ya Karena dia dinipat-lipat Kalau kita punya uang, saya gambarkan sedikit ya Anda, Anda punya uang 100000 Yang bisa untuk saya? Rp100.000 ya? Rp100.000, uh, takannya pegang gini, begini saja ya. Terus letakkan pensil di pasti jatuh ya? pasti jatuh. tapi kalau 100 ribu ada lipat-lipat, jadi kaku kan, terus antarjemar gitu, terus letakkan uh, pensil atau pulpen, pasti dia tidak jatuh. pernah mendengar obatnya uh, mau gulungan yang terkait gitu? dulu waktu kita masih sekolah pakai yang gitu ya, belum ada elektrik dengan semprotan. bagaimana cara dia bisa hidup sampai pagi Gunungan obatnya mau gitu anti nyamuk? Caranya kita ambil kertas Baru digulung-gulung Dilipat ya, ya Pak. Terus diletakkan lah uh, Sampai pagi itu Bertahan banyak -banyak. Padahal ini tadi cuma kertas ya? Ya. Ya. ya Kalau dia kertas biasa terus diletakkan Terbakar mas ya Tapi karena dia dilipat Dia mampu menahan antinya mungkin ini sampai pagi hmm. Mungkin seperti itu strukturnya. Antinya ya. kita dapat Kita silakan, uh, saja. Dan silahkan meninggal kan ini setelah diadakan ya Pak. Makalanya sesuai kelompok, Pak. Ya, Makalah judul makalahnya sesuai kelompok yang dibagikan begitu, sesuai kelompok yang. ya? Oh ya. Untuk yang kelompoknya. Oh iya, reguler sore gimana? Ada berapa, Kalian satu satu orang Masuknya Jadi kita tiga Hah? Tiga, tiga. Kamu dengan dia? Tiga banget Oh Orang tanya lain lah Angkat tangan Selama yang bisa nangkat abset ya Sudah abset langsung meninggalkan Banyak Banyak Apa kata-kata? Ini Pak, Sonia baru Sip, masuk kali ini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 Ya, tidak ada tidak di sini maksudnya kamu <tuh> <tuh> pilih yang itu harus cari yang satu saja eh satu share nanti cari uh, bikin makalanya nanti saya kasih uh, format makalanya ini sampai market ya karena satu suatu rompah kita tidak buat market akan diganti kan dan satu lagi nanti mungkin Beberapa minggu lagi, kita akan uh, kuliahnya secara online ya. Siapa sudah terdaftar di Sepada? Waspada lah. Karena Sepada itu harus di semua, supaya kita bisa uh, online. Gitu. Kalau tidak bisa, kita nanti kuliah online-nya di ya, Google Meeting. Eh? Atau Zoom Meeting juga boleh. Atau boleh juga di Kafe, di mana serah. Oke, okay. okay. apa? Cukup ya? Oke, okay. semua matrim. Semua matrim. Jadi, uh, mulai minggu depan kita masuk jam begini saja ya? Atau yang reguler sore bisa gabung di reguler pagi? Kan cuma tiga orang kok? boleh jam sepuluh kalian jam berapa kalau pagi jam berapa yang eh, regular sore maksudnya kalian gabung di kelasnya uh,